Sangat pagi Pak Hargo Pagi Komentar saya sih Untuk masalah Ormas k ini Ya sedikit sudah Apa namanya m e m a l u k a n ya Karena ini e l o m b o r a n k e l o m b o l a n Yang termasuk sudah pecundang ya Dia kalah dalam suatu pemilihan Dia buat lagi suatu Ormas Baru lagi yang bikin situasi politik di Indonesia ini Udah tambah n gak karu-karuan nantinya gitu ya Memang ini sistemnya udah sistem gaya apa ya Dibilang kremanisme loh, elit tinggi Uh, yang nantinya juga tidak akan menyelesaikan malah, masalah, malah akan memperkeruh lagi. Jadi ya, mohonlah, sadarlah mereka-mereka, jangan, jangan berbuat seperti itulah. Kalau memang membangun bangsa, membangun bangsa dengan cara yang benar lah, jangan bikin aliansi lagi, ormas baru lagi,、uh, udah nggak level lah sekarang j a m a n y、right. a Oke,、okay, Pak Suwadi, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan. Memang dengan banyaknya ormas ini juga sudah menjadi pembicaraan juga ya, sehingga,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 パーティー 私たちは、私たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち k 私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私た n は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち Negara kita ini dengan baik, tapi bukan dengan membuat ormas-ormas yang tandingan-tandingan lagi itu, mas. Oke,、okay. terima kasih, Pak Billy. Ya, itu namanya barisan sakit hati. Sebenarnya ini menunjukkan ya kita tuh nggak cinta tanah air itu. Kalau kita cinta tanah air, kita ada p e r t e b u t a n mau jadi pemimpin, mau jadi、uh, ketua parpol, mau jadi apa, ya terserah rakyat, mau pilih yang mana itu menunjukkan semua orang cuma m e n t i n g i n kepentingan pribadi, bikin ormas ini, bikin ormas itu. Padahal orang-orangnya dia-dia juga dari Golkar zaman dulu. Nggak menang di sana, bikin di sini. Jadi menurut saya, kalau begini terus, Indonesia nggak akan pernah maju. Kenapa? Karena nggak ada rasa cinta tanah air. Yang ada rasa cinta kepentingan pribadi. Dan ini semua elit hampir begitu semua kalau saya lihat. Semua berbonong-bonong, d d ingin jadi pejabat apa dengan modal besar, dengan mengharapkan return yang lebih besar lagi. m a kasih. Oke,、okay, Pak Hendry selamat pagi. Selamat pagi, Bu. s i l a k a n m b a k いや、ya, Ngomongin itu, ngomongin ini Pengangkatan Menteri Kesehatan yang baru Excellent apa, apa, apa Tapi sekarang sekali diangkat jadi One Team Press, mukanya di televisi Udah enak itu, udah segar itu Berarti berputar kecepatan Kalau mereka itu memang untuk Negara ya, bikin aja ya, y a s a n Kesehatan, banyak daerah-daerah perlu Yayasan Kesehatan, kenapa harus mau menjabat di, jendara, di apa itu, Istana aja itu? Itu nggak tau malu itu. Coba, coba perhatiin di televisi. Mukanya udah s e r i s e r i itu. Terima kasih, Bu. Oke.、Okay. Pak Hari, bagaimana komentar Anda? Iya, Bu. Jadi、uh, pemilu kemarin kan udah pelajaran dia. Dengan begitu banyak partai, kita itu pusing, kita itu rakyat itu berharap, pengetahuan partai itu nggak n y a b e lah sepuluh gitu ya.、Hmm. Nah, sekarang ini ada lagi, ini udah mulai pusing baru lagi nih. Jadi, uang di g o l k a r a j a itu kan Pak Surya Paloh sebenarnya, s e n a r n y di Golkaranya dia nggak menang mau kemana lagi. Ya sudah lah, k a l a u e m a n g dia banyak u a n g y a pengusaha. Perbuatan yang, yang lain lah gitu untuk yayasan. Seperti contoh, Pak Habibie Center itu kan bagus sekali tuh. Ya, kajiannya-kajiannya bagus, ya nggak membuat partai. Contoh lah yang bagus-bagus begitu. Partai b a g u dari itu, ya kalau mau berbakti kepada bangsa dan negara ya, ini, salah yang lainnya kalau partai i u mengemukakan, orang-orang muda mau berusaha, orang tua itu, bahwa bahwa FB, FB, FB, itu, itu sudah s e l e s a langsung pensiun, kasih yang muda-muda. Kalau ingin berbakti kepada masyarakat nggak perlu lah bikin ormas. Ormas itu kan titik awal daripada parpol. Jadi ini mah cuma basa-basi aja dan itu rektor-rektor yang Dari universitas terkemukai t u ngapain? Ikut-ikutan Sekarang kalau memang mau berbuat rak pada rakyat ikut Bikin aja yang baik-baik lah Bikin yayasan apa-apa Makin banyak partai makin pusing bu Masalahnya lihat aja kayak sekarang tuh Partai ini koalisi Begitu n gak g cocok mereka mau cerai Saya rasa sih semua ini Tidak ada yang tidak berharap pada return Ini semua mereka mengeluarkan sejumlah duit yang cukup besar Mengharapkan punya kuasa Setelah punya kuasa, p u n y a Gue menang dan punya、uh, ladang duit gitu loh untuk return. Misalnya mereka keluar satu m Mereka tuh bisa d a p a t sampai 300M atau berapa. Dengan cara jadi part partai politik a a r t i p itu jadi sapi perahnya gitu loh. Jadi ini mah kalau kita jadi rakyat, rakyat juga pinter lah. lihat Orang-orang t i a k a l a h berkali-kali tuh bukannya mundur malah tetap kayak muka n y a kayak tembok. Makasih. Oke.、Okay. Pak Agus? Ya selamat p a Ya、yeah. silahkan Pak Agus.、Uh, mm. Saya ngelihat format dari Nasional Demokrat ini kok. banyak hal positif di dalamnya ya kenapa、e, mereka berinisiatif setelah melihat gonjang-nganjing politik di negeri kita ini kok arahnya jadi n gak g jelas seperti itu ya terutama juga m a n u v e r m a n u v e r dari partai politik itu di proses di b a n g s a n itu di pansus yang ujungnya itu kok mau impit m e n d a t a n lain-lain padahal presiden yang s udah dikelir、ya. nah menjadi pertanyaan mungkin mereka melihat di masyarakat ini berkembang kok Uh, sepertinya wakil rakyat itu sepertinya gak mewakili suara rakyat keseluruhan, seperti itu、dia、jadi ketidakjelasan dan dia membentuk satu o r m a s yang menampung aspirasi rakyat yang sebenarnya nih、gitu. takutnya elit politik itu b e r m a n u v e r untuk kepentingan k e l o m p o k seperti itu ini baik-baik sekali、gitu. ada satu wadah, dimana、uh, sesuatu yang murni rakyat bisa menyuarakan ada satu tampungan lagi bahwa ini loh yang yang menjadi suara hati rakyat itu yang seperti ini seperti itu bukan manuver elit yang nantinya jadi nggak jelas lagi seperti ini, ini untuk n g e b a l a n c i n g juga menurut saya saya melihatnya seperti itu ya、hmm. jadi、uh, kita support gerakan-gerakan、uh, seperti ini tujuannya untuk apa biar、uh, tidak dimanfaatkan lagi gitu loh oleh elit-elit elit juga nggak enaknya aja dia bermanuver Padahal dia tidak merpresentasikan suara rakyat yang sebenarnya seperti、okay. uh, itu aja sih Baik, terima kasih Pak Agus Pak Lasun gimana komentarnya? Selamat pagi Ya silahkan Saya、bap. setuju dengan pendapat Pak Agus b a r u s a n y a dari itu Nihanya、hmm. kan baik Jangan kita bernegatif ber... tinggi dulu lah Masa gak baik dulu gitu Kalau semuanya a a yang ingat untuk membangun negeri ini Apa salahnya gitu loh Jangan kejadian zaman o r b i baru s u a a itu berkuasa dulu パギバンディ ジュワニア a m ダーライン、アンビシュリアパワー、アナディアタウトのパンダン、パターン、キングジャーロンワーキー、アランバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーロンバシジャーバシジャーンバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバシジャーバ Kenapa? Tetap ada agenda tersembunyi ya Iya saya rasa gitu Nanti Mbak t e n a lihat aja Setelah ini pasti didirikan partai oleh Suriapalo h、hmm. Jadi ya masyarakat juga sebetulnya udah bosen ya、uh, Ngeliat gini-ginian gitu Partai-partai itu kan、hmm. okay. Itu aja h saya rasa m a k Sena sama、kasih. kritik itu yang pembicara pertama ini kan bukannya apa SBY punya Ormas ya Mungkin dia salah sebut kali、okay. terima Oke terima、ngasih. kasih Mbak Hendi b a r u n i h Ya, pagi Silahkan Pak r u d i Ya, saya setuju sekali Saya Sultan Amangkubona memimpin bangsa ini、hmm. Kenapa setuju Pak? Pak h e n d r i selamat pagi Selamat pagi Silahkan Selamat pagi Pak e ZN Ya, silahkan Pak Kalau menurut saya Itu orang, orang yang mendirikan Nasional Demokrat itu Adalah orang-orang yang basah Atau alias barisan sakit hati Nah Kalau kita lihat dari、eh, kemampuan mereka atau umur mereka... Seharusnya mereka itu sudah tidak memikirkan yang seperti itu... Nah, kalau kita kalah di dalam panggung politik... Seharusnya mereka... Pak、ah、Hendry, sayang sekali terputus kita menuju Pak Richard. Selamat pagi, Pak Pak Richard. Iya, silahkan.、Uh, selamat pagi. s i l a k a n Bapak.、Uh, gini ya, kalau saya m e lihat ya... Selama ini... Kalau misalnya ada suatu ormas dibikin, itu benarnya maksudnya baik. Selama niatnya masih murni. Tetapi kalau saya lihat di suatu negara, sebaiknya fokusnya itu ke ekonomi, bukan ke politik. Sedangkan di Indonesia ini sekarang fokusnya ke politik terus politik. Terima kasih. Ya, Pak Samsudin. Pak Safrudin. Ya, silahkan Pak Safrudin. saya dari Kura Kata r ini. Silahkan Pak.、Selamat. ミニ、アランカベバサニー、セティキ ir オーマー、カフォー、パーコン、パサーディングアンドゥラフトジワン、ヤバイ。ジェシーラ ir、ウィトアドラフトコンバティシー、アトミンポティコンバティシー、ヤンバイクウィトアドゥ。ジャディ、カロミサニア、アテアンジュルガン、カロミサニア、マレカカカカラアダランコンバティシー、イドアスマナフィカカカラアニア、 サロ m セリアパフォニアンギラフォーカンオレフォアガネジャーギター。 tinggal kita melihat lagi nanti hasilnya bagaimana, kan gitu、hmm. saat ini kita berebat d kusir, tidak ada guna kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi dari dulu itu apapun yang terjadi itu rumput tetap bergoyang <laughs> Dan, jadi kita tanyakan saja l a h pada rumput yang bergoyang karena rumput itu tidak akan bohong, terima kasih oke,、okay. p a n d a y a n g selamat pagi halo,、yeah, s i l a k a n pak、uh, sebaiknya サラマシアン、ババヨノ、サラマシ Nggak ada satu pun negara maju yang partai lebih dari lima atau enam gitu loh, malah kalau tiga atau empat dua itu lebih ideal. Karena apa? Mereka sebenarnya punya visi yang sama untuk memajukan negara itu, tidak harus masing-masing jadi pemimpin. Kalau udah ada pemimpin ya mereka ini, mereka、uh, respect sama pemimpinnya ada. Kalau organisasi masyarakat sih nggak masalah ya,、hmm. selama dia nggak usilin pemerintah gitu loh. Dan kita tuh t e r a k n y a begini di luar negeri. Uh, partai cuma ada d a t a u 3 tapi mereka bangga dengan negaranya gitu loh. Mereka memajukan negara sendiri. Kalau di sini justru mereka memajukan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok atau kepentingan bisnis. Ini yang jeleknya -like、mbak, makanya saya juga bingung nih. s e l u a orang Indonesia tuh sering ikut demo, hobi demo. Tapi apa yang di demo itu mereka belum tahu, karena kebanyakan mereka itu cuma terima duit sama dengan ormas yang datang ke main berapa juta, berapa ribu orang itu. Itu yang datang itu yang ngerti itu berapa gitu loh, sedangkan yang punya tujuan cuma 23-45 orang. Terima kasih.、Mm -hmm. Baik, terima kasih. Bapak Gilbert, selamat siang. m a t i a a r s a n g e t l a k a e r t Silakan, g s i l a k k b a n p i b a k Gilbert. i l a e r s i l a k a r s i l a b s a Pak Gilbert. s n i e s i l a k a Pak g t s i l a n a g i l s i l a n a l b e r t s k e r l a k a t s i a k a n g i Silakan, b e a Pak Gilbert. i l a g s a k a a i s a Pak l i a n i s i l a Pak g i t s i l a n a r t s i l n a Gilbert. a k r i l a t s i a k a n i r s a k a e t s i g b a k a g b e r a i r t i l a Pak e r a n g t s a e r t s i l a k i r t s a n g i t s a k e r t i l a s i a r a k a t s i g a k a b e r a r t i l e r a n g t e r t a k i s a t s k e t i l a k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 Cukup baik lah Oke.、Okay. Terima kasih Ya terima kasih Bapak Rudi selamat siang Silahkan Pak komentarnya、yep. Selamat siang Bapak Christopher、yeah. Silahkan komentar Anda Ya、yeah, kalau menurut saya sih、uh, Pak Sirepalo kayak sepertinya tuh、uh, Orangnya ambisius sekali ya Dia mau menjadi pemimpin apapun ya Dia emang gak cukup ya Jadi, jadi pemimpin media grup Yang kompar dan Metro TV kayaknya gak cukup bagi dia ya、hmm. Terus、uh, Satu hal lagi ya Saya cek Ini hal kecil, tapi saya, saya langsung nangkep gitu loh. Dia bilang inisiator. Inisiator itu dalam bahasa Inggris loh. Dia mendirikan nasionalis demokrat. Nasionalis kah dengan menggunakan Inggris?、Mm -hmm. g Itu Itu aja sih menurut saya.、Mm -hmm. Kok bisa-bisanya sih gitu loh. Dimana sih nasionalisnya dia menggunakan bahasa Indonesia aja masih campur-campur aduk gitu loh. Ya kan?、Yeah. Itu, itu menurut saya. Terus,、mm -hmm. uh, Surya Palo sendiri itu gimana ya? Memangnya dia pernah memegang sistem pemerintahan di Indonesia Saya belum pernah melihat dia memegang sistem pemerintahan satupun loh Kok dia bisa-bisanya sih men mendirikan alamat t e j u a n n y a untuk apa sih sebenarnya Saya, saya sampai sekarang tuh、uh, s u r i a p a l o h tuh masih n gak ngerti pola pikirnya dia gitu loh Entah-entah dia mau emang i n c a r a n n y a jadi presiden atau, atau seperti apa Itu aja sih menurut okay, saya Oke baik terima kasih Pak Dion Anda penelpon pertama Pak Dion s i l a k a n サイズのタクシーは、私はディーテのディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディーラディー Apa mereka usia lima puluh? Gak ada yang masih di kuburan itu Para pahlawan, anak-anak muda Mereka bisa apa sih? Gue k a capek bener deh Capek banget ya orang tua yang sekarang b e g i t u terus t u h Dari、ya. dulu Kasih a n muda dong, tolong Sido aja mbak ya Makasih Pak Dion Zamri, selamat siang <laughs> Ya gak apa-apa sih sebenarnya Itu kan kita taruh Itu s a n pemain kelas dua Jadi itu jadi rakyat kelas dua Sama juga itu barisan sakit hati Jadi ini perkumpulan, persatuan barisan sakit arti kalau saya namanya. Terima kasih. Pak Firman, selamat siang. Siang, Pak. Silakan.、Uh, menurut saya itu sah-sah saja. Selama itu tidak m e n g g a n g g u t g k a n p a n d a n g、uh, pemerintah yang ada. o r m a、uh, t s o r m a t itu kan sudah memang dari dulu tidak ada. Ya. Sedangkan tujuan daripada ormat itu untuk apa. Begitu saja kurang lebih baik. Terima kasih, Pak Firman. Pak Teguh, selamat siang. Siang. Silakan, Pak. Halo, ya silakan apa komentarnya? Komentarnya begini, kalau kita harus berikan pendidikan yang baik buat anak cucu kita kalau kita bersaing, kemudian kalah, ya kita harus dukunglah yang menang. Kalau yang menang itu sudah 60% dipilih oleh bangsa. Jangan kita buat ormas tertentu yang tujuannya berusaha supaya yang menang ini kerjanya jadi nggak bagus, d i ganggu terus dengan berbagai macam、uh, opini. Saya kira... Kita harus rubah pendapat ini Supaya anak cucu kita belajar dari kita bahwa Kalau kita bersaing Kemudian kita kalah, tidak terpilih Jadi presiden Atau wakil presiden Kita mendukung mereka yang terpilih Ya, saya kira o r m a s i n i cuma pelarian Untuk menunjukkan sakit hati y e m a s i h Terima kasih kembali Baik Pak Ahmad s i l a k a n Pak siang. selamat siang、uh, Pada hemat saya ini Positif-positif、uh, saja ジャガンバンブヤンはティラブランディータトハウンはタジャガンサラティガンパガラパンダンパガタウンバワサンダンスバゲンヤ。コミヤンカロブリチャラ e ヤン a トウ l ラヘビダンビヤンカタイアンウダギガダダダダララインコトコヤミンカンサータパバイカンダダダンディアブランデ 私は、カ a ィラン・ブ n カ、アカン・マッチュ、プロデューサー、パラディアン・オブ・レッタ、ウィケアン・マラシュ。ジュマン・カディ、パアマン。パノフィ、そんなことそんなことそんなこと Dan saya rasa ini hanya untuk minta jabatan, minta tempat. Dan saya m e rasa SB juga bagus kok. Sekarang hanya orang-orang tertentu aja yang sakit hati sana, atau,、uh, sama teman pendapat teman teman kita yang lain. Itu hanya barusan sakit hati aja. Oke,、okay, terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Pak Heru. Silakan so, Pak Heru. Iya.、Ya. パーキットなパーキットなパーキットなパーキット l パーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパーキットなパ イうメイティー。 Karena merasa, saya merasa sekarang pemerintahan sekarang itu yang diurus bukannya rakyat Indonesia、e, Malah untuk menteri-menteri、e, apa untuk m e e n t r i aja yang diurus ya Untuk menteri, untuk pejabat-pejabat Kalau bisa itu lebih cepat lebih baik ininya apa namanya, Mereka tuh mengambil kepemimpinan yang sekarang Karena saya lihat ini orang yang jadi menteri sekarang orang yang zaman dulu Jadul. jadi mereka t u h tidak berpikir lagi untuk kemajuan bangsa、uh, saya, saya seperti saya、uh, berharap juga Pak、uh, Rektor dari itu para Madina itu anak muda mudah-mudahan、uh, ini uh, mereka itu bisa menggantikan menteri-menteri、uh, yang sekarang termasuk juga、uh, apa, bisa menjalankan pemerintahan sekarang yang saya lihat lamban sekali dan memikirkan untuk Uh, ...pribadi, menteri, dan pejabat-pejabat、uh, sekarang aja. Makasih, Mbak. Pak Surya, selamat sore. Halo, Pak Surya. s i l a k a n Ya, sama aja. Nanti kan ini lagi... ...belum naik aja. Nanti kalau udah naik juga. Sama aja begitu. Udah gak percaya rakyat semua. Bullshit semuanya. Terima kasih, Pak Surya. Pak Rizal, selamat sore. Pak Rizal. Halo. s i l a k a n Pak. Ya, saya menanggapi itu... Uh, berdirinya Ormas Or, Baru itu Saya menyambut positif Karena memang pemerintah sekarang Memang itu tidak bisa Untuk mesejahterakan n rakyat Jadi hanya mementingkan Kelompoknya saja Ya terima kasih selamat sore Pak Awi selamat sore s i l a k a t s o r a Bu Ya Menurut saya 私れは、地域の人たちの人たの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの a たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たしのしたちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た s の人たちの人たの人たち gak bisa diharap jadi mungkin ini jika bakal nanti jadi partai, tapi yang penting ya visinya tetap, kalau sudah jadi partai pun visi tetap sesuai permulaan ya waktu dibentuk untuk penyimbang e untuk membela rakyat, terima kasih terima kasih kembali, Pak Joko selamat sore. kalau saya mendukung sekali ya, karena memang、uh, demokrasi itu harus, harus selalu berkembang gitu, partai lama belum tentu baik begitu Terus pemerintahan sekarang juga cukup baik Cuman sayangnya kan media itu sekarang dikuasai oleh lawan politiknya Sehingga semuanya jelek-jelek i -jelek t u Mulai dari media Indonesia, Metro TV sampai dengan TV One gitu e r i m a kasih